Allah, wa an wa asbahana na islam wa kalimatul ikhlas wa ala deeni muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahu manfaatna bima lam wa alimna may fauna wa zidna ilman yanfa'una qala Allahu ta'ala fi kitabil karim amuntu billahi samil alim na'ala rajim ada qur'annya boleh dilihat sebagai dasar tema yang diusung Pada pagi kali ini tentang Wan Umma bagaimana kita merajut Ukuah dalam kebinekaan surat al surat ke 30 ayat 30 puluh. Bismillahirohmanirohim waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam Ya radallahi allazi badarna 'alayha maka hadapkan ini perintah Kalau dalam sunnah, salat hadapkan wajahmu ke tempat sujud ini yang sudah tidak diindahkan dan kurang diperhatikan jadi gagal fokus dalam kehidupan maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus Pak Hakim wajahka lizini kepada agama yang lurus al-islam Sesuai fitrah Allah disebabkan telah menciptakan manusia menurut fitrah itu fitrah manusia itu inginnya bersatu hanya batin terdalam gak suka perpecahan tapi kemudian kenapa nanti kita jawab maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama islam fitrah Allah disebabkan dia menciptakan manusia sesuai fitrah itu tidak ada perubahan pada penciptaan Allah itulah agama yang lurus tetapi kenapa kebanyakan manusia tidak mengetahui sukanya berdebat, bertikai Lalu selanjutnya di sini dijelaskan bunyinya ila wa taqu waqimussalata wa la min almushrikin satukan dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya serta laksanakan salat sebab persatuan itu ada di salat lalu kemudian janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik siapa yang mereka yang musri ini tafsirnya jelas nih. dari sananya nih minal musriqin siapa mereka yang musriq minal yaitu orang-orang yang memecah belah dinahum agama mereka wakanusia dan mereka Jadi beberapa golongan ulu hijab dan setiap golongan bimana merasa bangga dengan kelompok masing-masing. nanti -masing. akan teliti sendiri apa yang menyebabkan agama ini kacau. Ya. Puji syukur milik Allah yang kembali. Allah berikan kesempatan kepada setiap kita untuk menikmati lahir, sehat, batin, bisa beriman, beribadah, datang ke masjid dengan ringan kaki. Kalau ingin lihat orang Islam, lihat Idul Fitri, juga ada yang Ya nggak pernah sholat pun, bawa sarung baru, sarung cap gajah duduk ya, dan kokoh barunya ke lapangan. Orang Islam, kelihatan Idul Fitri, Kolho ingin lihat orang beriman kemarin tu hari Jumat ya Ayo Allah di nawanu idalnu di alisolatmiu saya Jumat tadi sini masuk kalho ingin lihat orang ikhlas iksan subuh bersyukur kita teraudisi tidak tereliminasi ya sebangun melangkahkan kaki ke masjid jangan merasa bisa harus bisa merasa jangan merasa pinter harus pinter merasa siapa yang memberi hidayah ini Taufik illa tidak ada kekuatan untuk melangkahkan kaki, memenuhi panggilan Allah Kalau tidak ada hidayah dari Allah Adatnya sama, masjidnya sama, puajinnya sama, ketiknya sama Tapi kenapa sikap manusia tidak sama? Ini hidayah man ahbabta. Kau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai Seperti layaknya Ibrahim kepada bapaknya Muhammad kepada pamannya Nuh kepada anaknya Lut kepada istrinya Asiyah istrinya Fir'aun kepada suaminya Ini masalah Teraudisi Maka kalau agama Islam yang sudah juara ini Inna dina inna islam Lalu kemudian terjadi fenomena ini Kenapa bisa berpecah bisa bertikai kita dengan kita. Mengapa Yahudi kurang kerjaan hari ini? Kenapa? Umat Islam sudah dengan sendirinya mengadu domba antar saudaranya. Yahudi merinding pagi ini. Kalau tahu di Bintaro ada subuh berjamaah seperti ini, apalagi kalau tiap hari. Untuk oh, paling benci mereka ketika umat Islam kembali mau dibina, tabayatu taubatannu dibina Kembali, ja nasulullah, mem mem memanfaatkan pertolongan Allah, barfad, sehingga mereka menang, menang kesempatan. Yadokuluna, fininillah, masuk ke agama Allah, afwajar, jangan sendiri-sendiri, berbondong-bondong. Sudah, jangan repot. Apa yang melakukannya? Tasbih, tasbih, bersihkan lahir batin, menjaga ucapan menjaga perdebatan, menjaga pertingjian, behamni, memuji kenyataan, semua dari Allah, semua harus oleh Allah, semua dikendalikan oleh Allah, semua yang sering kita lupakan akan kembali kepada Allah, pastafir, berbanyak istighfar, inna hukar, tauba, mereka itu orang-orang yang bertaubat kembali, tabayatubu, taubatan, roja, ya ayat Tuhan nabsul mutmainnah, irjii, sini kembali aku belum ketika ada berkuman. Itu bukan panggilan muazin, Saudaraku. Itu panggilan Allah. Tiga kali saja kita dipanggil Allah, catat satu musim aja. Dua musim haji dan umrah sebagai yang hadir pagi ini di sini dapat berkah tahun ini pergi haji dan umrah, amin. Tiga panggilan kematian. Ini yang mistis. Sedang apa di mana? Innamal Hati-hati dengan amal. Karena amal dihitung di titik akhir. Tukang mancing, karena dominan setiap harinya mancing, maaf. Matinya ditarik ikan kurabi itu. Di Bandung ada. Orang Jumatan ini mancing. Mas, kenapa enggak Jumatan? Alhamdulillah, saya belajar di setiqomah. Tidak pernah terboda sama yang Jumatan katanya. Ho, itu ya. Dibalikan kata-katanya, Mas, kenapa sholat asarnya kesorean ya yang mengimbangi, karena saya subuh sering kesiangan, maka diimbangi dengan kasar yang kesorean Itulah, makhluk yang kesurupan Manon poe sudah suruh, matahari udah mau tenggelam, dia baru Itu yang harus dirupiah, itu yang surat kasarnya, kesoreannya Bacanya surat wal asri mulai Repot kalau nggak gaji itu antara ilmu dengan itu terkadang luar biasa Suka kontradiktif Maka bersyukur atas nikmat umur Mari kita gunakan untuk bertapakur, kenapa kita belum dikubur, berbahagia atas nikmat manusia, karena setiap detik yang bergulir, masa yang berjalan malah terasa cepat, saking nikmat, waktu terus melaju mendekati turut akhir yang namanya maut, sudah punya amal, sudah pulang, besok yakin bapak berumur panjang, besok mah ada, tapi yakin besok kita masih ada, itu yang tidak terjauh. Yaihallatinaa manutakullalla ta'udun, nafsumah, kota matriwa. Alas 19. Kalau mau mudik ke pengalaman masing-masing, dia <tuh> persiapannya maksimal. Untuk lebaran besok saja ikut arisan paketnya dari sekarang, ya bu ya? Coba kalau kita besok dipanggil oleh Allah. Sudah persiapan apa yang kita bekalkan. Pateja uudu berbekalkan. Pahin Allah ini jahitakwa.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 nanti jatah dokternya ke anak yatimin yang saya kasih obatnya nih. Lupakan kebaikan kita kepada orang lain termasuk kepada suami. Lupakan kejelekan orang lain termasuk suami kepada kita. Sehat gerak. Ya, lupakan kebaikan kita kepada orang lain, lupakan kejelekan orang lain kepada kita. Gula darah diturunkan karena penyakitimu dari memikirkan sesuatu yang tidak perlu dipikirkan cek Facebook my watch your mind apa yang kamu pikirkan pikirkan akhirat sudah mendekat bumi, dunia semakin jauh dan menjauh sadari maka gunakan umur ini untuk pur, berapa banyak teman yang sudah dikubur berapa banyak sahabat yang sudah wafat, satu alma mater yang sudah dihater kenapa kita masih hidup berstikfaat lupakan kebaikan kita kepada orang lain, lupakan kebaikan orang lain, ejek orang lain kepada kita. Ibu-ibu kan ahli sejarah. Kalau suami sekali salah diulang kesalahannya itu dari awal. Itu kehebatan istri itu. Hafid. Ya. Maka kalau bapak punya masalah datang ke ibu. Insya Allah beres karena ibu selalu benar. Ya, itu psikologi banget. Ya. Bapak juga sama, ya egois. Karena Adam itu hati hati bu, ada maunya. Kenapa ibu kenariskan? Rizka terkena sindrom gula darah karena ibu banyak menelan janji janji manis para kaum Adam. Sudah berharapnya ke Allah aja capek. Maka kalau ingin tenang lupakan dua hal, lupakan kebaikan kita kepada orang lain lupakan kecelakaan orang lain kepada kita setuju tidak? siagalah hati jangan kau noda yang kedua untuk menenangkan jiwa itu ingat dua hal kalau tadi lupakan dua hal kalau sekarang, ingat dua hal ingat Allah, ingat mati selesai saat itu juga jadi file teh kosong lagi iya ya, mau ngapain maka saya suka alergi lihat orang seketa berdebat bertikai. Jangan-jangan ini manusia dibikin dari tanah seketa, Sukanya kan merebut wilayah, merebut kuota, tahta, harta, wanita, jumlah anggota. Sekarang Pak lagi musim, Pak. Maka saya lagi kabur-kaburan dari Bandung, banyak orang-orang yang berkepentingan, yaitu politik. Menjadi bangga dengan bom. Oh, saya tidak berani mengatakan musrik tapi kata Al-Quran, tanda orang musrik itu yang memecah belah agama beda partai jadi beda masjid ya beda ormas jadi beda RW Islam mengajarkan seperti itu mu bihabdillahi jami'an Hei, kembali ke Al-Quran, pegang tu tali Allah, Al-Quran. Orang sunnah bilang, Al-Quran, jangan pasea. Cukup, yang pasea mati suhuus lah. Oh, Mau Ya, orang Jawa. Walang sunnah pasea. Mau? No, mati dalam berdebat? Ya. Hati-hati. bagian bainahum, yang menyebabkan... Perpecahan itu bukan beda pendapat, Pak Para ulama mansa berbeda pendapat tapi yang aja aja Ya, saya pakai baju main subuh, main adventure Kebetulan saya jadi penasehat di sebuah komunitas motor besar Di Bandung, salah satunya Brotherhood Saya masuk di BMC, Bandung Main Community Jadi ada komunitas subuhan, Pak 6.500 motor, Sabtu Minggu itu jatanya Malam, suka komunikasi Gimana Subuh sekarang? Masjid mana yang gede? Parkir dari all community 3GS, Monrake, XTC, GBR, Brotherhood Termasuk komunitas motor-motor baru My Subuh, My Adventure Karena dirasakan memang Perjalanan terberat, terpanjang, ter-outroad, ternanjak Itu Subuh Bagi orang munafik terlebih Kenapa Subuh segar? Karena belum terfantaminasi Nafas orang-orang munafik Eh aslinya Yang paling berat bagi orang munafik itu subuh dan isan Kita aja lah Sarung itu berapa kilo Selimut itu berapa kilo sih Kalau dibawang ke londri Tapi subuh itu bebannya bertambah Buktinya kita bangun susah banget Gini aja di dalam selimutnya Kayak hamster Puter aja Ada fenomena apa ini Kalau nggak diungkap nggak ngerti subuh itu setan ngasih senjata tiga satu, tepung terigu bangun sepet banget karena ditaburi tepung terigu tuh matanya kata Nabi lalu paku eh bulu domba, bulu domba dibikin dingin Terus. malas bangun maka istri saya itu cerdas banget kalau ngebangunin saya suaminya pagi hari itu dengan kata-kata yang indah ya bangunnya katanya ayah mau nikah lagi wos banget Ya, itu, itu trik bagus Kalau suami susah bangun berbisiklah dengan lirik kepada telinganya. Kalau sudah ditawari nikah nggak mau ya le ila. Itu pasti banget. <tik> Ibu mau punya suami berkepribadian ganda. Cowok yang sholatnya di rumah ada nggak satu sunnah Nabi. Sholat laki-laki itu di rumah. Nabi mencontohkan. Sek, walaupun tidak dicontohkan, umatnya bikin sunnah sendiri banyak sholat di rumah yang ditekankan sholat di rumah itu wah, wah. kalau cowok sholatnya di rumah padahal rumahnya udah dekat masjid sekeret ini, sholatnya masih di rumah saya pertanyakan ke lo jangan pakai sarung deh kalau gaya, koknya mukena berarti dia cowok soleha pria muslimah suruh ke masjid laki-laki mah bu ibu pengen tahu kategori apa lelaki setiap Tiat yang mesti kan. Percuma gagah kaya ganteng. Ya punya kedudukan, punya harta, pangkat dan jabatan tapi salatnya masih di rumah. Ibu jangan terjebak. Surat taubat lima-lima jangan takjub dengan yang mereka miliki. Kalau Allahnya dicium Ibu yakin enggak? kalau laki-laki sudah malas ke masjid ibu jangan berharap banyak deh sama cowok seperti itu berarti dia cowok PHP Allah aja ditinggalin, apalagi kita coba bu, benar gak? Allah aja ditinggalin apalagi kita ini masjid nyunah banget nih nggak ada sandarannya karena secara psikologi syariah cari cowok yang nggak bersandar ke tiap masjid biar ya, yang ketepok membonus dan itu sudah menjadi takdirnya kalau ada masjid ini kaplik terma apalagi kalau jumatan tuh. ya, kenapa kusah mengukurnya dari itu kalau cowok ibadahnya udah nyender diketiah berarti dia cowok tulang lunak cowok yang sudah tidak bisa menopang tulang punggungnya sendiri apalagi jadi tulang punggung keluarga kita ya Ini yang Nabi patok Awadilu ma'ilhassabu Yawmabihilhabdu'as sholat Pertama di Audit Pertama di Timba, Pertama di BAP itu bau salat Ibarat kata kapal jatuh Itu yang dicari itu black box black pop kehidupan itu sholat Maka saya melihat secara psikologi Orang baik, orang bagir Orang sunnabi lama Orang ringan tangan dalam memberi Saya lihat di salatnya Kalau orang dermawan itu Takbirnya juga kelihatan Allah oh, yunah gitu. Ya, takdirnya itu yunah Tapi kalau orang pelit, Allah. Allah. Di sini nggak di sini. Benar usuhnya jotonya di sini. Itu benar. Sumbangan susah. Ngasih juga pelit. Kalau aja pelit apalagi ke itu. Maka yang jodoh. Karena sibuh persatuan walaupun beda, bineka itu kalau dalam sholat, saya mengasuh yang saya katakan tadi sekarang beda seragam yang satu, mornraker sari'ah xtc berhijrah, beriges berzikir, gbr, berunduh seragamnya beda pak, sholatnya di Bandung kayak -kaya gini nih, pakai bajunya tapi ada pesan, my school, my adventure angkat tangan, Allah turun tangan the real go to masjid enak tuh lihat kayak motor aneh pas sholat kan gak ada pertikaian ini briges, ini monreker itu kan musuh besar, ini XTC gak pernah saya lihat kejadian di masjid eh, aneh adik monreker tadi itu gak, gak apa yuk sholat yuk karena benar sholatnya benar seluruh urusannya maka saya akan panyakan sudah 1 juta anak batu kemalik masjid Allah wabar ini ayatnya Vaakki mewajahkan, hadapkan wajah Ini ada kasus klasik pak. Dulu saya belum airalah seperti ini. Dulu saya udah pengen jadi pendani gitu. Cuma dulu belum cukup dan ga pernah cukup. Saya suka nonton. Saya ada walk on the street mainannya. Jadi punten ga pakai kopiah, ga pakai gamis Saya di Bandung, dimana-mana. Kemarin baru pulang dari Malimbang, Jambura. ini aja style-nya. Sampai netti itu yang kejar The walk street, saya main saya datangi anak jalanan, saya kasih makan karena dakwah itu merangkul bukan memukul, setuju? membina, bukan memina mengajak, bukan mengejek menyayangi, bukan menyaingi ini yang jadi perpecahan itu persaingan perbedaan pendapat tidak harus menyebabkan perpecahan yang menyebabkan perpecahan itu bukan perbedaan pendapat tapi beda pendapatan menyaingi merasa sukses dengan banyak jamaah, tentu berarti Nabi Noh dawahnya sukses. Kalau patokan sukses dawah banyak jamaah, Hidir malah nggak punya jamaah. Bukan itu pemirsa, jangan terjebak. Maka siapa yang menggarap anak jalanan ini? Ya udah saya turun dari masjid keluar. Mereka kayak rindu Pak mereka juga rindu masjid, cuma nggak ada yang menjembatani. didahulukan judgement, punishment. Biar tato diusir. Mereka juga punya fitrah. Fa'aqim wajhaka liddini hadir, fitratullah. Cuman siapa yang menyambutnya? Banyak DKH yang merasa bersih, anak pang anak metal salat diusir karena bertato. Kadang ributnya bukan sama anak jalanan sama DKH, tapi kenapa diusir? Memang salat pakai tato diterima? Siapa Pak yang tiap salat menerima surat dan tanda terima unduk Ustadz dia sama Allah artinya Pak mengucapkan terima kasih kepada Ustadz itu yang sudah meminimalis kemungkinan pertikaian di jalanan anak-anak karena yang viral di Bandung itu cuma dua tempat Pak masjid sama lambang bola, mau wow, udah gak laku di Bandung yang kekinian itu ya masjid kampanye se banyak seperti itu Yang masjidipohan kekunohan. Kekunohan kekinian kan kekunohan, ya? Rekin tuahe, kok gitu aja? Napa-apa, cuma apa-apaan. Betul lagi, kamu mati. Matilah di dalam sholat muna. Walah kamu tunnailawatu muslimun. Kasih harus bijak. Mengajak, tidak mengejek. Meraku, tidak mengukul. membina, tidak menghina. Menyayangi, tidak menyayangi, Menjadi penyabar, jangan jadi pencibir mendaki jangan mendaki ya menjadi pelopor jangan jadi pelapor kembalikan ke ayat pak Hakim wajah kak yuk bareng bareng yuk menghadap allah di sini aqib inilah agama yang lurus boleh beda seragam tapi hati harus serat kita nggak suka pakai seragam tapi kita suka keseragaman ya dan keber, di tengah keberagaman keseragaman di tengah keberagaman Jangan montok aja bineka tunggal ika tapi prakteknya bineka tunggal tengah. Itu banyak, pustak dipukulin orang gila pun di Bandung, makanya saya lari ke Jakarta. tahu di Jakarta nih, sedang orang gila bawa-bawa linggis ke masjidnya. Saya suka worry kalau ke masjid ada orang yang gak dikenali, pak buntun gila gak? Biasanya siap-siap gitu. Ini kan persoalan. Siapa mereka yang memencablah para orang, orang musri yang bangga dengan kelompok surat alunni. Bangga dengan ormas, bangga dengan organisasi. Sampai orang NU gak mau masuk ke masjid persis. Persis gak mau masuk ke NU karena perbedaan utak putakan misalkan. Yang satu utak-kutakan. Yang satu suka nusak muka kalau salat Ilmu gak ada. Binaah busap muka bukan fitnah gue pusing lihat lo joklo, <SILENCIO> karena yang pulang dari masjid aduh jotos, hei pak kabar hei pak hakim ini siapa mereka yang berpecah, siapa mereka yang bertikai, ini ahli-ahli ilmu coba lihat pak al-baqarah 213 ini penyakit umat biar valid salib itu ngomongnya dari mana sih, itu ayat ini al-baqarah 213 Moda pertama manusia itu satu Adam. Dokter Demostofia dilihat biar tidak jibril berkhot majiga big bubar bohok. dalionya nih orang bilang ni setan menjebjim. Kanat nas ummatan wahidah. Manusia itu dahulunya satu. Adam tak berayah, tak berbunda. Allah mampu bikin manusia prototipe tanpa ibu, tanpa ayah. Adam tanpa ayah, tanpa ibu, Hawa bahwa oh, itu bukan ada diambil dari tulang rusuk ada maka jodoh tulang rusuk kita istri kita itu tulang rusuk kita gimana saat kalau kita udah nikah sama istri kita lalu cerai istri tulang rusuk kita tulang rusuk rentalan tidak ya yeah. karena yeah. nas ummat ini Allah loh yang bicara asal manusia itu satu lalu baba assalamu Baba akhramu la nabiyyin Allah mengutus Nabi para utusan rasul ya. lalu kata Allah mubasyirin tugas nabi itu memberikan kabar gembira mubasyiril ladzina amanu wa minas solihat annahum jannatu najri min tahtil anhar kullama ruziqu minna min zumarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu Otu bi mutasyabi aulahu fi aju mu tuara tuahu fi aolidun lebang orak. Berikan kabar gembira dengan surga. Diajak ibadah, biar efek positif dan dirasakan oleh para pelakunya. Itu tugasnya. Basir walatun akfir. Berikan kabar gembira, jangan ditakut-takuti. Ini Islam jadi publik nih. Ah, ramai, ramai. Orang banyak yang muktilab pak. Bulan ini saja saya pemasukan non Muslim jadi malam tiga orang Chinese tuh. Satu banja. Ada aja tiap bulan. Kemarin turunan Yahudi, China Jadi bapaknya Inggris, Yahudi. Ada an anak kecil, 15 tahun. Model, cantik, suaranya bagus. Dia ingin resok islam. dan di youtube Ya, saya kalau cerama, jujur ya. saya bilang anjing, anjing aja. Anjing! Itu ada yang heter juga. usah kok ngomongin kasar? Anjing, lembesnya. Ya, anjing mah anjing, mana Quran kan? Anjing lembutnya dasar apa gogok pas suaranya? Anjing mah lemasnya di amplas, ada kerjaan ngamplas anjing. Nah, ada yang masuk Islam gara-gara kata-kata itu saya pikir jujur sana. Kalau oh, anjing ya anjing, hey jangan menjilat karena ingin dilihat, jangan menggonggok karena ingin ditolong, jangan menggigit karena ingin dapat duit karena hidup tidak seanjing itu, ya. Kalau kitanya bersih hati mau dengar kata-kata apa-apa juga lembeng aja. Yang penting dapat ilmu ya. Kalau hatinya udah kotor, ngomong bener juga jadi kotor aja. Gue, Susah mau bersatunya karena udah dendki. Nah kita lihat nanti. Kenapa susah bersatu? Karena Nasumata Wahidah. Bapa Allah, Nabiin, mau basirin, ngomong diri. Kadang Rasul itu takut-takutin. Yanti loh kalau nggak sholat ini lo tempat kembali orang-orang yang tidak salat. Wassalamu'akum bissalawat. Nah, orang banyak ampir karena salat. Kelompok nakum minal muslim artinya salat, Kita meninggalkan salatnya, lalai dalam bacaan, lalai dalam waktu, lalai dalam tumaniinah gerakan. Jadi salatnya nak banget tuh. Ridha Allahu Akbar. Dia menuju Allah. Banyak di Bandung tuh eh, imam super Bismillahirrahmanirrahim yang uniknya makmumnya seneng tuh kasih hello kalau ada imam seperti itu berarti kecepatannya tinggi sampai wal asli di kolaborasi sama wati ini coba walasihin al insa labi husnulin aladin aman wa minusoliati pala umat juru sampai antahiannya kan pakai mikancik ya kadang walaupun diri Salamun Tuhan taibah, salamun alaikainya Nabi salamun alaikainya, salamun alaikainya, salamun alaikainya, salamun alaikainya, salamun salamun alaikainya, salamun alaikainya, salamun alaikainya. jangan terjadi. Tuh, manina. Karena ada sejelek-jeleknya pencuri, siapa mereka? Yang mencuri sholatnya sendiri, kata Rasulullah. Pencuri udah jelek, tapi ada yang menjelek daripada pencuri, kata Nabi. Mereka yang mencuri salat sendiri Dengan tidak tukmanina Maka yang dipanggil Allah iltuh Di ayat Tuhan nafsumut Nah ini, ini Maka Rasul memberikan peringatan Khabar gebbira Wa'amzalah ma'amul kitab Bilhaq Tadi dibaca siratnya dalam salat Di Quran ini diturunkan oleh Allah Di bawah Nabi untuk Menjadi hakim Bainan nas diantara manusia Gak boleh kita menghakimi Wa'kababillahi hakimat cukup Allah saja menghakimi bisa jadi yang buruk hari ini besok lebih baik daripada hari ini seperti Umar bin Khattab kita tahu masa lalunya seperti apa tapi endingnya enak. Di dikuburnya di Ra'ud di Madinah Al-Munawar tapi dulunya gimana aku yang dulu bukanlah yang sekarang dirmantan maafkan aku yang dulu kalau dulu aku haram jadah sekarang dengan hidayah aku di atas saja Kalo dulu aku edan, sekarang aku adan. Dulu aku buka aurat, sekarang aku pakai jilba. Ya. Dulu aku bejat, sekarang aku taubat. Dulu aku maksiat, sekarang insyaallah aku taat. Dulu konvensional, sekarang syariat. Dulu lagi jadi ahli maksiat, dia takut rasanya tak kuat pengen aja ngasih coklat. Tapi sekarang tidak maafkan aku, takutnya dia syariat, bukan kalian tidak memikirkan kalau mau aku beri dia coklat. Tapi kuuri diastrankaan ala solan. Kananan mati ketemu ba aja inkla, ketemu kamu aijja. Jaa. Itu baru dak zaman noob itu, ya It zaman old maksud mereka, jaa. Jau, muba dari kita kasih tahunya bukan dari emosi. Ini mah. Da, orang di depan ada rekomendang langsung olah vino. Salat ba neraka. Eh, na neraka teh nu maneh. Neraka punya kamu. Jangan ngitung asih taunya, Pak. Salat yuk Pak, ke badan enak 360 sedih kembali. Beda dengan eh salat si neraka. Neraka jadi neraka aja kalau denger ada teh neraka. Naraka. Jangan Dirubah komunikasinya. Kalau saya emang ke anak Fang Bandung tuh gak langsung ngasih dalil Qur'an, sunnah enggak. Anak Fang itu kan mainannya ke lamp dia. Eyebor. Kata polisi itu kriminal mutlak, lah, Ustaz. jangan dikasih uang. Hei, pelatek apa ya? Dabai dunia. Kenapa kamu ngelamp? Gak kebeli okijali rimas. Ternyata itu penunda rasa lapar. Tuh. Karena mereka kan main mencari duit, belum tentu dapat duit langsung kan Untuk satu bungkus nasi itu mungkin bisa setengah mereka dapat duitnya Ya otomatis beli, apa namanya uh, Itu yang eh, Sebagai antibiotik Menahan rasa lapar kan Ketika kita buat nasi padang, dawa itu memberi solusi, bukan mencari sensasi Menghilami, bukan menghakimi Ketika ada 10 orang beli nasi padang 10, kan kalengnya juga dilempar mungkin dia teman nasib jelasnya apa yang dia feedbackkan ke kita itu tadinya nggak respect kita jadi respect mau kayak gini bro monaya CAA nggak berdaya disentuh orang kita makan ramai-ramai nyawanya pun dikasih maka agama itu tolong dipraktekkan tidak harus dengan cerita tapi dengan cerita Sampai mau ikut, Pak, ke rumah saya. Disangka rumah saya nggak dekat masjid. Pas pertemuan dibawa pakai mobil ke pelataran parkir, lihat masjid gede, masjid, jangan Kaget, berikan kabar gembira jangan ditakut-takut nih eh. hey, boh kenapa kayak yang takut nonton di masjid eh masjid itu syukur eh masjid al-anji eh. ayo ayo ganti bajunya ganti udah bau tuh udah mau keringat misalkan baju sekali pakai buang sekali pakai buang ya kasih ke mereka hendos semua kan ku ya kepada badan numpuk di lemari usno uh, mereka kasih baju-baju baru wangi mandi mandi Kalauโดna tak sabuna, tak kopi makan. Betah. Ah, Pak boleh datang nginep di sini. Bebas kota. So. <toten> Tapi jaraknya satu masjid. Ngomong enggak. <toten> ya udah jangan kalau enggak mau. Ma. Tapi Wi-Fi di masjid saya itu paling banyak colokan listriknya. Sampai ada anak bilang, tuh masjid AC sad." <toten> <toten> <toten> eh, bah dakwah itu bah merabu bah kebutuhannya kalau dulu 4 sehat, 5 sepunan kalau sekarang 4 sehat, 5 sepunan, 7 casang, 8 tetring, 9 WiFi 10 power bank ya harta, tahta, wanita itu dulu, sekarang mah harta, tahta, wanita, kuota, jumlah kota makanya orang seneng di masjid, kok ada wi-fi minimal pak minimal hikmahnya ketika ada orang mereka berhenti dulu menemani sholat kita apa berkahnya? satu utama, satu, dua satu aku satu kamu kita dalam surat tuh dua tujuh hanya berdua berkahnya, banyak nggak kepikir cara mengumpulin anak-anak jalanan ke masjid untuk satu bersatu bersaudara itu masalah hidayah, Pak wajahat kalindi anim ini tugas kenabian maka khanan nasu mata wahidah nabi membawa silabus al-quran untuk memberikan peringatan dan kabar gembira. Bila hak Biakuma bainan nas Bi maktala bufihi Tapi terjadi Ikhtilaf Fihi Tidak ada terjadi ikhtilaf Di zaman nabi, tapi kemudian kenapa ada terjadi Wa maktala bufihi Tidak ada yang berbeda pendapat bertikai Illa ladina utuhu Bimba ima ja'at kumul bayina Ahli kita pak, yang sudah dapat tafsirnya yang sudah dapat Penjelasan Lalu, disebabkan apa mereka berpecah? Dengkian bayinahum. Ini penyakit kuman. Dengkian diantara mereka. Waminya syarikat hadzidin, tidak sahaja. Bangga dengan kelompoknya masing-masing. Newcastle United, nggak mau kebung sama versi Eh, hey. Masjid terhalang oleh Plank. Oh, ngelohak? Ini malah bukan kelompok kita. Ini penyakit kuman, ini hayatnya nih. Dengkian bayinahum. Maka saya katakan, Perpecahan itu disebabkan bukan karena berbeda pendapat Maliki, hambali ya, Punya, punya fikih masing-masing Tapi tetap kalau berpumpu mereka kasih-asih saja Masalah hati, kedengkian, merasa benar Merasa bersih, merasa suci Merasa pinter, merasa benar Tidak benar merasa, tidak bentar merasa Tidak suci merasa, tidak bersih merasa Jajik, jazman Selalu nunjuk orang bid'ah yang tinggal nunjuk siapa tuh bid'ah ini analoginya sederhana biar paham roti roti roti roti tukang apa tuh ya oke okay. uh, apalagi ya bakso bakso bakso tukang apa tuh tahu bulat digoreng tukang apa tuh bid'ah bid'ah bid'ah berarti tukang apa tuh nah entah paurnate Mati dalam keadaan membintahkan orang lain Waqavah bilahi hakim Hati-hati Cukup Allah yang menghakimi Ada 9 waqavah dalam Al-Qur'an Cukup Allah yang berilmu Cukup Allah waqavah bilahi hadiah Cukup Allah yang berikan hidayah Kita masuk ke wilayah Allah Kesedru Wah ustadznya aja kayak gini Pergi Eh Allahu Akbar Undur ma'kola Wallotan ma'kola Siapa? Atau aku mah Sepita yang berjalan Aku bubuk oreo, ini DKMP terolak salah undang, saya bukan Ustadz, terjebak Saya manusia yang dikutuk jadi Ustadz Kusi <tuk> mama didoain, eh bisik, jadi Ustadz, kubuk Nama gak ngedoain, eh jadi presiden, sudah kalau jadi presiden nanti kurus badan kau <tuk> Ya iya, badan kurusan pak nah, Dia jadi Ustadz, saya gak mau bu, saya baca Quran. Oh ini masalahnya Kegyambeinu, kedengkia diantara mereka. Nanti, Fahatahutlau ladhina amanu limahtalapun Lalu Allah memberikan hidayah kepada mereka yang beriman tentang perkara yang mereka selistikan. Solusinya ngaji. Oh ini jawabannya. Mesti ribut deh. saya datanginnya, bukan para ustad, geng motor. Bikin tentang kesepakatan. Kerenti bertikai terakhir di Banjan, kemarin tiga game motor didamaikan di masjid. Semakin, musuh kita bukan kita. Musuh kita adalah kuni, nasrani yang gak ridho mereka kalau tidak diikuti konsepnya. Akhirnya, pas ada ustad dipukul sampai mati, mereka terdepan ulama. Wah, wow. jadi nanti satu ketika kalau saya bawa klub bertakto, itu mereka gak diminta. Si ustadz di Tenggelano gelo, Ya saya ke depannya akan Padahal saya mah ada urusan mau mati sekarang pun itu harapan saya. Ya, dan jangan sibuk jadi ijroh ya, ada sama dibunuh juga mati sendiri ya. Kalau sudah wapak, apa ajalnya tiba, ya, jangan ada takut kecuali kepada Allah. Nah, kita diberi hidayah sehingga keluar dari zona perdebatan. Min, min al-haq mi, mi dari yang benar dengan izin Allah wallahu yahi maiyasha maka minta minta petunjuk, supaya kita tetap berada di dalam yang lurus apa siratal mustaqim balik lagi ke ardh ayat 30 ke wajhaka wow. sholat, sholat, sholat. Kebushin, kebushin, kebushin. Sebelum dikemasjid, kak? Solatlah sebelum disolat, di belakang imam sebelum kau solat, kak? Di depan imam. Sama senada. Di Ali Imran, 19. Inna dina in the loyal Islam. Agama yang hebat itu Islam. Tapi kenapa berpecah? Kebawahnya sama. Limakta la bufihi bagiam Pelakunya rata-rata ahli kitab, para kustad yang sudah paham. Hati-hati. Jangan taklin. Apa itu taklin? Kau bulu, kau li, kau ili, waan hala ta tahu. Mengikuti satu perkara kau tidak tahu alasannya. Menurut ustadz saya, eh kenapa jadi ustadz, enggak ku Padahal meninggalkan dua rel. Keselamatan. Tarok tufi kum lain. Aku tinggalkan dua urusan, Intama saktum bihima. Kalo kau pegang teguh urusan itu dengan erat dan ketat, lantas itu agaknya tidak akan sesat selamanya apa itu? Kitab Allah Al-Quran wa-sunnah so, jadi jangan dilihat Ustaznya dari mana Ustaz itu ngomong maka yuk lihat bareng-bareng yuk ayat ini, ayat ini, hadis ini kemanger bukan kata Ustaz Ebi. ya, karena saya nggak bisa mempertanggungjawabkan apa-apa nah, ini analogi sederhana saja suatu ketika saya pulang dari Jakarta mobil saya putus lampunya gelap dong Karena hujan gede Ternyata sekitarannya pun Lampunya padam Dan otomatis dokter Ditahan sama DKM udah Ustadz tunggu lampu nyala Tunggu hujan reda Tapi harus ke Bandung Terakhir nanti pada Isaya tapi sebuah barat ada di Bandung Besok Berarti saya sepulang mau beli jodo. Oh, saya kan eh, ada mobil lewat. Alhamdulillah pada kayak. Mohon maaf saya buru-buru. Butuh ada mobil lewat tuh lampunya diikuti aja. Nah, mobil. Tiba-tiba kecepatan saya meninggi, dia berhenti. Cebret. Kebrak mobilnya. Saya emosi, udah capek nabrak orang lagi. Pak, bentar dibuka kacanya. Labama, Mas. Bapak kalau bawa mobil tolong deh jangan rem mendadak. Bapak sedang gak diikuti sama saya dari, itu. Mas jangan pakai soda ngomongnya katanya, yang sprint nyerang ya. Emang kenapa Mas? Saya nabrak pantat mobil Bapak. Jawaban si Bapak humble sekali. D, ada sedang gak ini di mana? Di mana ini Pak? Ini sudah di garasi saya. Hati-hati mengikuti suatu tanpa ilmu, iya, iya, iya, tiba-tiba ke neraka. Kak Iblis berlepasan, ngapain, kamu marahin aku, udah berenang bareng aja sekarang mas. Kan udah dikasih tahu di Al-Buran, bahwa tidak boleh mengikutiku, kenapa kamu ikuti aku? Walah tetapi mutuwa ni maka harus pangin. Ustaz, ngomongin gitu dari mana? Tentang bineka di diaporkan Surat Al-Baqarah 213 tentang solusi dari keberagaman Surat Al-Baqarah 213 Al jangan menjadi orang-orang yang berpecah musyrik kelompok ormas, hati-hati dengan politik saat kategori memilih pemimpin gimana nih versi Islam? sudah cari ayatul munafiki hindari pemimpin munafik kalau ngomong bohong kalau janji ikat kalau ditiripi hianat Tesnya gimana Ustad? Tanya dia mau memimpin daerah ya, apa doa masuk surga enggak? <guluh> Kalau enggak apa yang dipilih? Masuk surga aja enggak bisa, doanya gimana memimpin daerah? Mendengar? Betul. Oh, ya, sederhana-sederhana Islam. Masalahnya nah, tek doa masuk surga itu tidak semua doa mengangkat tangan loh, Bang. Makanya jangan berpecah gara-gara beda pendapat. Nah, Ada doa tidak mengangkat tangan tapi mengangkat kaki. Doa apa? Doa masuk surga. Doa selesai kia? Iya. <tuh> Doa masuk masjid ya. Angkat kaki, kenapa nggak dipersoalkan? Karena belum mengerti. Tidak setiap salam angkat, tidak setiap salam harus dijawab loh. Contoh, salam nina salat tadi imam. Assalamualaikum warahmatullah. Ada nggak <tuh> makmu melabel? Waalaikumsalam. <tuh> Ngerti <tuh> nggak sih? Gato berbeda, nggak sama tuh gato tahu ke kubur penjawabannya. Pala hari dijawab. <guluh> Hei, belajar terus biar arif. Karena punya ilmu itu arif dan bijaksana. Rasulullah menghakiminya. Ada orang kencing di masjid aja dibiarin, tapi akhirnya dia diberikan pengertian sampai masuk Islam. Kita gatel, merasa bersih. Wala jazafa at ya merasa bersih. Wallakin Allah yang dimayasa. Allah yang memberi hidayah. Nabi Ibrahim tuh nangis, bapaknya nggak? ngerti-ngerti, lu nakis anaknya ngerti-ngerti kita nggak usah nangis, kita tahu bahwa hidayah itu di sisi Allah maka jangan alergi dengan perbedaan Pak Hakim Wajaka tugas kita adalah, yuk sama-sama ajak manusia kembali menghadap Allah mengajak tidak mengejek merangkul tidak memukul, membina tidak menghina, mengajar tidak mengajar, menyaingi, jangan menyaingi nantinya capek yuk, asik di sholatnya rupuk maka kuncinya kalau kita salat di Mekah ada subuh itu ya sebelum salat kayak imam tadi salu zuhuu bapak dengan tasbih dan sujud minama bisalah kunci persatuan itu di salat makanya najdahu dan harbat udah yunah nih enggak ada skat di sini Pak kunci persatuan rapat dan lurus nah, kalau saya ke anak Bandung Apa? rapatkan dan rebounding karena bahasa mereka itu kan gawa ya rapat kalau ini udah nggak rapat lihat kenapa banyak perpecahan karena pecah salatnya kenapa banyak rusuh dan kerusuhan karena rusuh salatnya nah yang jadi kewajiban para majelis taklim yuk pelajari salat kita lagi ustad bela keblat kita bela keblatnya harus benar benar ya ada babul fadli atrafu bab menghadap-hadapkan jari kaki ke kibla, masalahnya enggak di fatul bani bukhari Nabi masih ada ada sahabat salatnya tidak melipatkan kaki ketika tawruk dan tiarus duduk di antara dua sujud Nabi komen tuh lahum taamuh ada hadis salat kalau qawafa dalam salat seperti itu tidak melipat jari kaki karena di babul fadli atrafu qadomain menghadapkan jari-jari ke kiblat apa omen Nabi ikut di Muhammad. tidak mengikuti fitrah Muhammad. Tenunya enggak ikut Nabi. Solu. Salatlah. Kaifa nusalli ya Rasulullah? Bagaimana kami harus salat? Solu Masalah kaki ini enggak entek. Ini wustaqbalah tuh bukan ini tapi Kecuali kesehariannya gini kayak penguin enggak apa-apa. Tapi kan kalau salat terus resis Dan sholat itu ilmu menaklukkan bayangan, ilmu menaklukkan bayangan. Ibu bapak tiap hari mengejar bayang-bayang harta dunia materi, dikejar lari, kita diam-diam -dia -diam, dipegang nafisa sudah taklukkan dengan sholat masuk semua. Jadi kalau ada masalah bawa ke sholat. Bayang-bayang kita banyak tuh, kalau di bawah sholat sudah masuk. Semua. Jadi simbol kebinekaan yang sesungguhnya itu bukan Garuda pancasila, tapi sholat. Islam sudah punya lebih dulu dengan satu komando ayya ala sholat, laha tapi banyak yang berubah mah, panggilan sholat jawabannya sudah bukan laha wala ayya ala shola, insya Allah <tik> ya, jangan dirubah bu laha wala wala kata untuk urusan ini nggak semua orang terpanggil banyak yang, yang Allah <tik> maka bersyukur atas nikmat umum kita bisa memenuhi panggilan Allah yaitu panggilan muazzin untuk Melaksanakan senangkan salat secara berjamaah. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berjamaah, Allah persatukan hati kita. Oke. Okay. Sok, mana MC? Ada yeah. tanya jawab yeah. tiga orang Mas ya? Tiga orang sadaya. Boleh. Baik, para jamaah mari kita buka sesi tanya jawab. Dari yang laki-laki dua, buat hukum oh, satu. Boleh, yeah. satu, dua. yang yang. Ya, 1 gitu ya. Yang bawa dulu selaka Bismillahirrahmanirrahim. Deping boleh saya menhabahi. Tadi eh bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang tadi disampaikan oleh Deping dalam surah 30 ayat 30 memang sudah ibarat mobil sudah bersih. Saya ngani gelak katanya pak hakim. Jadi pak hakim wajahkah ini ayat-ayat mustajab mempersatukan karena kata-kata koma bangkit bisa hadap maka hadap Maka bangkitkanlah Hari ini umat Islam belum bangkit. Hadap Berarti umat Islam masih memblakimi Allah subhanahuwataala wajahkah diri kamu? diri kita yang hari ini punya panca indera hadap alitin di ini memang orang hari ini mengartikan agama ternyata bukan agama ini satu sistem sistem allah hadaplah olehmu kepada sistem allah kalau agama bahasa bahasa india tidak agama acak Hanif yang lurus, berarti ini lurus Sudah tidak ada lagi, berarti sistem yang lain bengkok semua, saraf Hanim, piterotakoh, inilah piterahnya Allah Jadi sudah garis ini fitrahnya Allah, suci nya Allah Fathor nasa alaiha ya, yang akan mempitrahkan manusia Manusia bisa piterah, bisa fitrah oh, karena kembali zaman Gitu ya Ya. Jadi dietnya itu rububiyyah, mulkiyah, ululiyyah. Inilah yang belum hari ini umat Islam paham kepada ayat ini. Kembali, nah katakan tadi e, apa? E, la tafdil. Ya, benar. Jangan dirubah. Ini dirubah hari ini kan? Setuju. Quran bukan lagi hari ini jadikan dasar jadi ya, sistem. Sudah Islam mayoritas. Ah ini betul ini. Pak. Jadi uh, saya kan orangnya insim. Jasir walakhasir. Ketika Hukum pemerintah adalah hukum positif. Lawan hukum positif hukum apa? Sepakat? Berarti agama negatif. Dan faktanya iya di negatif Contoh, punten, karena bapak yang memicunya. Setiap pejabat yang akan menduduki jabatan disumpahnya pakai apa? Membelakangi bukan menghadapkan. Ainya tertak jadi penjara ya? Eh, bapak pengen tahu kuda orang pintar main ke Bandung adalah pas suka miskin. Di sana gedongnya orang pintar. Maka orang pintar belum tentu soleh. Orang soleh pasti pintar. Orang soleh pasti pintar. Tapi orang pintar? Minum tolak angin, Pak. Karena Qur'annya dibelakangi. Korupsi tetap. Min kali plus sama dengan min niat jahat. Cara menjabat tadinya suka kaya jadi suka miskin. Sudah kembali ke Al-Qur'an. Betul Pak, saya sepakat. Cuman, liyudi hurahu, untuk mengidaharkannya ini, Tekanannya luar biasa. Maka saya katakan, gila adalah hak asasi manusia. Wuktinya orang gila disuruh sekarang. Mukulin ulama ya. Berarti gila. Artinya hak asasi. Karena Nabi pun dari Al-Amin jadi Al-Majnun waktu itu. Maka siap disebut orang gila. Kalau kita beragama dengan sesungguhnya, diasingkan. Kan jangan takut. Takutnya cukup sama Allah saja saya lagi belajar takut utuh sama Allah kenapa utuh saya memang belum utuh masih istiqomah dikata suami takut istri kalau di rumah ya jadi ayat itu berarti al rum itu kenapa disimpen di bab rumawi al rum itu rumawi rumawi bisa utuh karena saat itu kembali utuh kepada agama jadi mayoritas ini seperti buih karena yang mayoritas ini masih hobi dudunya ada kepentingan tidak karena Allah tapi karena oleh oleh karena dan karena oleh oleh banyak yang belajar Islam hanya untuk kepentingan politik itu bahaya itu sudah memecah belah gitu. maka innamal manlubid ya di sini next ada lagi jadi e, satu lagi di tengah in e. mising e. e. e. e. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz eh, saya salah satu pengikut kajiannya Ustaz tapi masih via online eh, sekarang Alhamdulillah ada kesempatan untuk ketemu eh, pertanyaannya singkat aja Ustaz eh, sewaktu kita belajar untuk hijrah eh, upaya apa yang bisa eh, didapat Apa, di, diminta atau diupayakan agar eh, kita bisa dapat eh, nikmat untuk ibadah di jalan yang benar terus yang kedua eh, slogannya Ustadz yang rekituwa ya, itu tuh eh, eh, filosofinya apa kan? terima kasih Atur okay. yeah. uh, tentang hijrah <laughs> hijrah itu berat, tapi lebih berat mempertahankan istimewa di dalam hijrah Kena tahapannya awam, hijrah, nanti ketarbia, sampai Khilafah memimpin diri, hasil dari ibadah hijrah. Jadi hijrah ini adalah ibadah, harus istiqomah. Kenapa istiqomah merah? Yang ringan mah istirahat. Kunciannya bagaimana tetap? Istiqomah dalam hijrah, ingat mati, ingat Allah, ingat mati, semua akan pulang sendiri-sendiri. Setiap orang bisa beli jam, tapi enggak bisa beli waktu. Setiap orang bisa beli darah ketika operasi, transfusi ke PMI dengan materi yang dia miliki, tapi enggak bisa beli nyawa. Ingat mati, udah. Jadi enggak pikirin orang hijrah atau enggak, yang penting kita aja berhijrah Karena hijrah itu perintah. Atau Al-Otokoroh 218, Atau Ubat 218, itu jelas-jelas ikmah hijrah itu apa. Kemana arah hijrah itu hidup jadi terarah. Ya. Lalu kemudian moto saya yang sedang dikampanyekan di Bandung Dengan naon, dengan naonan Gak apa-apa, cuma apa-apa Kalau hidup nggak dipakai ibadah Rek itu baik, mau gitu terus Tiap hari orang mah Kerumah, kantor Rumah, kantor Nyari apa? Nyari duit Ikhtiar itu mengapa-apa, perbuatan Maka caranya halal rezeki mah kejutan rezeki mah dari Allah, gaji mah dari perusahaan Dari bos, dari majikan gaji mah ada struk dan slip maka yang banyak makan gaji suka struk dan slip apalagi gaji buta ya rezeki mah gak ada kalau gaji mah terbatas kalau rezeki mah gak terbatas maka bekerjanya ke Allah saja niatkan bekerja apapun karena ah lelah itu gara-gara tidak lillah itu hajar mencari air sopa marwa, kan airnya munculnya di masjid, dekat Ka'bah mau nggak dipahami? Ikhtiarmu perbuatan, sok dari rumah ke kantor nah. tapi jangan melalaikan salat bukan salat yang menyebabkan kesibukan tapi kesibukanmu yang melalaikan salah bagaimana di salat Riz gimana di masjid tapi manusia hobi dunia maka saya pertanyakan reki tuai -e. hamster tuh 15 ribuan tikus putih ki tuai gawainya teh dia keluar ambil makanan, asum nih keluar lagi, buang air asum nih, manusia tuh kadang-kadang um, seperti binatang maka yang penting hidayah itu sholat, sholat, sholat sedekah, sedekah, sedekah ngaji, ngaji, ngaji, bapak pengen hidupnya tidak bangkrut buka surat 3529 saya itu saya pakai itu Inaladina yhtäluunen kitala Allah. Sungguhnya orang yang selalu, walaupun sehari se membaca kitab Allah. wa sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Waampakumimaruzjaknaum sirro walaniya mengimpakan rezekinya terang-terangan. Kasih contoh sama orang lain. Semunyi semunyi ngelatih keikhlasan. Bebas. Jau nanti jarotan dan tabur. Allah tidak kasih kebanggrutan itu. Ada orang miskin gara-gara sedekah. Ada orang sakit gara-gara sholat. Ada orang bodoh gara-gara rajin ngaji? Nggak. Dan di ayat 30-nya, itulah kesempurnaan cinta. Allah ingin hidup sempurna, lihat sudah 35, 29, 30 kuncian. Tukang. Jadi rekit tuwae, nyari duit, kalau hanya bekerja, babi di hutan pun bekerja. Kalau hanya sholat, di Bandung, di Samsat, mau salat sholat, stokan, mau aja saja sholat. Demi semangat sholatnya, kenal azan, tiap lapu merah, tiap salat Entah aliran apa ini. Yang lucu duit hasil salatnya diambil yang kayak monyet tuh. Ya, jadi kadang fenomena hidup. Rekin tuwae, kita bikin tuh tulisannya di kaos bagiin. Rekin tuwae, rencanakan kehidupan, buatkan iman, takwa ukuwa, wai, walau alam ya Ya, gitu. Itu, Itu pertanyaan muhasabah seperti kalau di Al-Qurana, faina tedaabun reka marana rek jadi tapi ke anak-anak kenak baenya urang jadi berhenti yang berzina jadi pindah gitu cana masjid teh zina itu kan bahasa orang tua. Oh, gitu aja nah eh, capek di emang. gitu kan gaya teu nanaon apa apa cuma napa -napa. Injuri time, injuri time, kun lu ajallin bersama, semua ada expire-nya. Mau mati dalam keadaan lembut, lagi begitu, muntah tongki gitu kak. Next, satu lagi. Uh. Iya, ibi-ibu sekarang ada pertanyaan yang banyak undang-undangnya. Bu, ada mau nanya? Jangan diem-diem bahaya, bu. Dong. Hey, si. Nanya apa nanya? Ampi tuh ada tuh. Oh, ada? Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad tadi kan uh, Ustad sempat menyinggung, uh, apa, menyinggung tentang politik lagi panas ya Ustad di Bandung. Uh, uh, uh, tapi Ustad kalau kita tidak juga peduli sama politik kan kita juga akan dipimpin sama mereka yang justru nanti mengganggu tidak uh, dan seterusnya. Lalu gimana menyembahkan itu Ustad artinya uh, politik yang anggap hmm. banyak kotor kemudian tapi kita juga Islam juga kan politik sebenarnya ada politiknya itu gimana menyeimbangkannya supaya kita nih, apalagi anak muda ya uh, sekarang itu kan berbasis uh, kekuatan yang di itu, ya anak muda gitu so kan di anak muda gitu kita yep. gimana gitu menempatkan diri kita gitu tanpa kemudian uh, uh, tadi tetap bisa bersatu, apapun uh, pilihannya dan tadi terutama adalah uh, supaya kita bersatu untuk uh, ya kita karena di, di Indonesia kan mayoritas muslim seperti itu siap yep. yeah saja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau, kalau di Bandung habis subuh berjamaah itu suka ada makanan entah kalau di sini ada alhamdulillah berarti saya tidak ibah ya jadi kadang ada bubur kacang bu menunya teh ada roti ada buru ayam, ada lontong ya tiba-tiba persoalan sekarang adalah ketika ibu disuguhi Satu menu makanan roti tapi ada tai cecaknya mau enggak? Atau sebaliknya tai cecak ada rotinya. Beda ya. Warna politik di Indonesia tuh ibarat yang saya katakan barusan, yang satu mah roti ada tai cecaknya, yang satu mah cecak ada rotinya. Tai cecak ada rotinya, ibu mau pilih mana? Yang minimal yang rotinya banyak Ya. Apa pesannya Ustadz? Cari calon pemimpin yang ada agamanya Seperti menikah saja aku mencintaimu apa adanya jangan aku mencintaimu ada apanya apanya agamanya ngeri kalau pemimpin udah nggak ada makanya saya katakan tadi cari pemimpin yang apa doa sukawC minimal apa doa bersetubuh biar anak didiknya anak keturunannya nggak aco. kan doa bersetubuh tubuhku dalam banget Allah menjadi musaiton, menjadi kan ini kan anak cucubet beruna. Kalau dibikinnya aja nggak pakai syariah, gimana kebijakannya jadi kebajikan? Cari pemimpin yang jaga wudhu, Tuh kategorinya teh. Pemimpin kita malas berwudhu, tertut melulu. Ya, saya tidak menghindari politik, Malah saya mencoba jaga jarak, tapi memperhatikan. Ustad Golput, berarti lonyol Ya, saya memilih tidak memilih. Ya, karena tidak memilih pun memilih, memilih tidak. Ya, enggak, tetap ambil hak pilih kita. Karena kalau kosong diisi mereka, apalagi LGBT sekarang lagi membuat partai. Ya, kalau kita kosongkan itu diisi mereka. Daik dipimpin oleh LGBT, daik buka presiden. Geleng-geleng, daik. So. Ambil bagian dari fenomena ini. Iyankan ibadah maka istihoro. Allahumma astahiruka biilmika wa astagliluka Fungsinya jangan hanya untuk memilih jodoh Setiap Bukhari akan Menyimpan bab dari hadis Yang dia temukan di kitabnya Lalu Bukhari selalu istihoro Sampai ada orang nuduh bin ah, itu Bukhari Selalu sholat setiap menyimpan hadis Bukan bin'ah ketawaduan dia Tidak mengambil keputusan Atas dasar sendiri Sampai kitab Bukhari itu dicetak dicetakkan kutub dilempar ke laut kalau benar balik lagi pasti itu keyakinan Tauhin. nah sekarang mau pilih politik istiahat orang dulu Allahumma astahirukaya Allah kalau memang yang saya pilih ini baik untuk kami untuk masyarakat maka pilihkan ketenangan hati dan bisa masuk colok PKB daripada ini manfaatkan patung ya dengan karena berat oh ini masalah hisap nantinya kita memilih pemimpin lalu salah ketika kesalahan dia dia lakukan kebagian menyumbang terbangunnya kesalahan ini yang harus nama kita istiqoroh ya memilih diminta pertanggungjawaban tidak memilih pun diminta pertanggungjawaban kenapa memilih kenapa tidak dihadapan Allah semua diminta pertanggungjawaban tapi kenyataannya yang pilih lagi makanya saya gambarkan fenomenanya satu roti ada tae secaknya Yang satu, ada rotinya mangga Tiiran, dakon yang gede, pikiran Dangan segala deh, bingung atuh, bu. Yang satu, ustaz Tapi lawannya dukun Temannya, yang satu Pinter, tapi lawannya yang lagi di Uh, Aduh, di Ya Allah, berikan Pemimpin yang baik Ada doanya Ada doanya diaturannya, minta pemimpin Yang ahli sholat, yang peduli masjid Minimal, ada Cenderungan membela agama Kalau sudah nggak ada itunya, tersananya saya kira capai lah Kalau hanya pintar bangunan, piraun juga pintar ngebangun piramid gak usah-usah, tapi ngebangun akhlak ini yang susah Mas nah, saya dukung pemimpin yang mengajak orang ke masjid Mengadakan gerakan pengajian, melindungi orang-orang kaklif Kalau itunya sudah tidak diindahkan, sudah gak punya harapan. Karena keinginan mereka kan menitipkan, ini, ini, ini, ini, ini sekarang kan gak berani langsung, gak nyetel judulnya orang gila, ya kemarin, saya rusak Ahmad minggu di istimewa datang, telah pindah yang kebarunak di opi atau digulungan langsung, maka sepakat dibandu kalau ada orang gila masuk ke masjid pakan di masjid langsung, ngelibigil ke polisi, lalunya polisi capek itu sih, gawengku beri asap gak selesai itu. ada masalah terlalu banyak Karena kalau ada di sini orang hilang sudah selesaikan saja di sini ya langsung rukyah lah hilang. Tidak makan, semangka. Lumayan korban banyak, kurba, banyak Hilang di Bandung itu, tapi nggak sawab ya. Kalau pendeta hilang, murame ya. Walaupun nggak pernah kejadian. Kalau hilang, ini banyak. Datanya di saya ada. Cuma ya udah, kita masabar, we, Apa sudah aku mau bubuh ya? hati nanti orang diam itu bahaya. Ada teman diam aja sekali ngomongin jam duit, hati-hati <SILENCIO> itu banget terima kasih ibu, tetap harus memilih bu, tapi hati-hati dalam memilih Ya, ini ayat-ayat cinta bu, karena yang akan kita sunding dengan kita memilih itu adalah masa depan kita gak nah, boleh kebijakannya itu kebajakan terus jadi kebajikan maka Allah astahiruka wikud was wastag diruka ya, kembali ke Allah wasta'inu bisabrih Nah, kalau mengambil keputusan para juri selecar para pemimpin di sini nih yang mau mengambil keputusan tolonglah minimal dulu-dulu biar tidak dari pinjam sama Allah kan berkumpul nanti kita akan sombong keputusan kita ya itu saja sengaja ceramahnya enggak dipanjang-panjang sesuai dengan pantun Kalau ada semur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Sengaja saya ceramahnya nggak bikin panjang, biar saya diundang lagi. Ya. Yeah. Jadi itu bikin continue, ini tengah saya bereskan. Itu matriku Ustadz MP ya. Yeah. Kecis itu milik OPA, sakitu WA. Ya, tomat yang bete teman-teman. Nah, biar berkah, ini doanya. Biar kita tetap istiqomah dalam hidayah. Ini doanya. Allahumma. Allahumma. Ya Allah. Ya Allah. Nauvirpuluana, cahayai hati setiap kami, cahayi hati setiap kami, biduri, biduri, dengan cahaya, dengan cahaya, hidayah petunjukmu, petunjukmu, kama, kama, sebagaimana, sebagaimana, nawar tau auto, Mataharimu, mataharimu, abadan, abadan, selama, selama, birokhmatika, ya kamarrahimim, ya mukallibalqulub, ya mukallibalqulub, wahai jahat yang menggulung balik hati, wahai tetapkan hati setiap kami kan hadis di atas agamamu yang ya musarrifal wahajat yang ajad balik hati wa ajad jammulak tetapkan hati setiap kami hati setiap ala taatika ala di atas ketaatan kepada muhtadi keta robanya radhdzik kulubana bana wa hadaitana wa hablana min ladunka lum innaka innaka talwahal rabbana zina dunya hasanah wa jazana ghinadan innaka subhan amin ini lupa tenang-tenang saya ngebahas tentang doa itu dan semua angkat tangan ya ada doa mengangkat kaki ada berdoa tidak mengangkat tangan tidak mengangkat kaki doa apa itu tidur ayah ngadu doa mengangkat tangan tidak mengangkat kaki tapi ada yang mengangkat doa bikin bayi ya selalu ada yang mengangkat itu ya nah ada bu ini kenang-kenangan saja tambahin doa mengangkat tangannya kayak gini doa nong saya doa kalau seram sudah assalamualaikum wassalam